Untuk teman-teman di nuansa duet nanih kali ini, Baru Mas Agus. Dirungan cinta kembali masih raget. Pantah Bye. -bye. Terima kasih.